Huh? Huh? Alhamdulillah. Akhirnya beres juga. Musa. Mainan dan pakaiannya sama Soekarus semua. Iyalah, kan mau kita antar ke rumah yatim piatu. Kamu kemana aja sih, Rak? Iya, Rara bingung. Mau kasih apa ya? Hmm, oh iya, boneka! Maaf ya, Bani. Uma bilang, kalau mau berbagi harus yang bagus. Baneikan boneka kesukaan Rara pasti bagus. Susah, Rara, ingat ya, jangan sampai ada pakaian robek atau mainan yang rusak. Bunda dan keluarga, terima kasih sekali atas bantuannya. Semoga ini menjadi pahala ya, Bunda. In Allah, kita bisa ketemu lagi ya Bu. Amin. amin. Allah, Buma, amin. Terima kasih untuk heb Bu. Kami pamit ya. Kan hmm... mana sih? Oh, iya, coba Nusa cari. Hmm... <risen> <tune> <tune> eh Nusa, kaget Rara. Lagi ngapain sih, Ra? Rara lagi sedekah nih. Hah? Sedekah? Sedekah apa? Rara lagi sedekah senyum. Senyum kan juga sedekah. Hii. Oh, iya ya. Bener juga kamu, Ra. Hmm, kalau gitu, usah ikutan sedekah ya. Hii. Aku dah senyum. Lalu. dum